buat teman-teman di sini yang mungkin satu angkatan eh gak bisa ngungkapin perasaannya cuman bisa dipendam sendiri. Banyak ya? Siapa? Siapa namanya? Dona. Aduh, enggak dengar. Bona. Bona sama siapa? Ya ini lagu buat Bona ya. So ku ini kutuliskan kutuknya namanya siapa nama selalu ku sebut jal Thank yeah. you. Gimana caranya? Bona ya, semoga, semoga tercapai.